cuman yang jadi masalah itu adalah yang hajinya bukan karena Allah pengin segera diambil pak haji itu lho, sama bu haji itu yang repot, maksain itu sampai minjem bank segala itu nanti kalau karena Allah gak bakal melakukan yang haram, minjem yang syar'i i. pinjem pun tidak dihimbau gak dihimbau haji dengan pinjaman akan tapi berhajilah jika kamu punya duit kalau kamu tidak punya duit, sholat duha pun jadi pahal haji, kenapa pusing saya maksain oh tanda gak bener ini maksain hutang utang utang kan di tempat yang ada ribanya lagi wah ini adalah keblinger itu itu masuk neraka lewat makkah itu nanti gak nah, bener itu tidak, tidak jangan dimaksain dengan semacam itu itu biasanya hanya bangga-banggaan di dunia saja hanya pengin oh umrah keluarga subhanallah Allahu Akbar la ilaha illallah masuk neraka Hah? Kenapa dengan sesuatu yang diharam kan? Wong dengan cara pinjam yang halal saja tidak dihimbau, apalagi pinjam yang haram. Itu bank yang haram loh ya. Kalau bank yang besar, itu pun tidak dihimbau. Jadi ibu kalau tidak punya duit dia sudah. Pokoknya kalau haji paksa itu biasanya itu hanya karena ketinggalan, enggak jadi pak haji bu haji itu. Diundangannya enggak ada hajinya di rumahnya nenek. Sebab kan setan tu pintar di sini, ibadah semuanya itu aman kecuali haji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 Ya, haji nya itu ada pelatnya sini, ngutang Kok maksain? Tidak ya, maksain. Memang kita himbau tuh tidak maksain. Kenapa? Agar khusuk anda dalam beribadah. Dan juga jangan sampai ibadah kita duduk oleh kesombongan kita. Haji jor-joran itu. Karena oh, ada orang ekonominya lebih rendah dari saya bisa naik haji pak. Ini saudara, oh, dia oh, gajinya lebih rendah dari kita naik haji. Kita gimana? apa malu dong kita jual rumah ya, jual tanah. Oh, jadi hajinya jual tanah hanya karena jor-joran sama tetangga? teng ada musibah lagi. Apalagi ngutang yang haram tadi jualan jajan sudah enggak benar kok. Kalau memang untuk jor-joran, tapi kalau jualan karena Allah ya benar miliknya sendiri. Tapi kalau jualan karena jor-joran sudah niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini benar. Sudah pulang haji benar tuh. diundangannya undangannya ada hanya aja sudah undangannya enggak ditulis. Enggak ada hanya enggak ditulis. haji saya. masya Allah ya. Awas fitnah haji dan fitnah umrah ya. Tidak usah memaksakan seperti itu, ndak umroh karena Allah Subhanahu wa Kalau Anda enggak punya duit, salat duha pun adalah pahala yang seperti haji dan umroh tamataini tamataini. Sempurna. Allahu a'lam bisawab.